Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio Amanda 104 FM Tekengon, Radio Megapun 105,6 FM Sigli, dan Radio Klute 101,1 FM Aceh Selatan. Inilah berita pagi edisi hari ini 1 Februari 2022 bersama saya Ardian Syah. Kita awali berita pagi ini dari bener Meriah bersama laporan Budi Fathria. Sudarlun Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Benar Meriah, Ahmad Lutfi SH membacakan tuntutan perkara narkotika golongan 1 jenis ganja sebanyak 147 kg atas nama terdakwa Jumino Bin Karji, 16 tahun penjara. Tuntutan JPU dibacakan dalam persidangan di pengadilan Simpang Tiga Redlong kemarin. Dalam persidangan, JPU menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membawa mengirim mengangkut atau mentransitkan narkotika golongan satu dalam bentuk tanaman. Kepala Seksi Intelijen Kejari Benar Meriah, Uli Fadil SHMH kepada Serambi mengatakan terhadap terdakwa dituntut 16 tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda 1 miliar rupiah subsidi 3 bulan penjara. Selanjutnya, barang bukti berupa lima buah karung besar berwarna putih dengan jumlah keseluruhan 147 kg narkotika jenis ganja dirampas untuk dimusnahkan. Selain itu, dua unit handphone dan satu unit mobil kijang Innova serta uang senilai Rp 2 juta rupiah dirampas untuk negara. Terdakwa membawa ganja 147 kg dengan upah hampir Rp 15 juta rupiah. Menurutnya terhadap tuntutan jaksa, Terdakwa akan melakukan pembelaan melalui penasehat hukumnya. Selanjutnya sidang ditunda pada Kamis 3 Februari 2022 dengan agenda Play dari Terdakwa melalui penasehat hukumnya. Kita lanjut lagi berita pagi ini sudah dilun, setelah dari Benar Meriah. Kali ini ada berita dari Banda Aceh bersama laporan Misran Asri. Personel Kejahatan dan Kekerasan Jatan Ras Satuan Reskrim Polresta Banda Aceh meringkus dua remaja asal Banda Aceh pada Kamis 27 Januari 2022. Polaku asal kota Banda Aceh yakni Amar, 20 tahun, seorang tukang tempel ban, dan Yusri, 19 tahun, berstatus mahasiswa. Keduanya dilaporkan merampas HP milik Muhil, 14 tahun, warga Uli Karing Banda Aceh pada Minggu 16 Januari 2022 lalu di belakang Masjid Baitur Rahim Ulele Kecamatan Meraksa, Banda Aceh. Kasat Reskrim Kompol Emrian Citrayuda S.I.K. mengatakan kejadian ini berawal saat korban dan rekannya Reza hendak pulang dari kolam renang Matai Aceh Besar. Malang, sepeda motor yang dikendarai muhil kehabisan minyak, namun berhasil menemukan penjual minyak di sekitar lokasi kolam renang. Begitu kedua korban hendak meninggalkan lokasi, tiba-tiba datang kedua pelaku Amar dan Yusri sambil mendorong sepeda motor yang mereka kendarai dengan dali kendaraan mereka itu rusak. Tersangka meminta bantuan dari korban dan rekannya untuk mendorong sepeda motor milik tersangka. Korban pun mendorong sepeda motor tersangka. Namun dalam perjalanan korban Muhil mengatakan dirinya sudah kelelahan dan tidak sanggup mendorong sepeda motor tersangka Kemudian lanjut kompol Rian tersangka pun meminta biar dirinya yang mengendarai sepeda motor Muhil dan korban diarahkan duduk di belakang serta mendorong sepeda motor milik tersangka ke arah ulele Tiba di lorong samping masjid Baitur Rahim, satu dari kedua tersangka membuang kunci sepeda motor milik korban Kemudian para tersangka mengambil paksa HP Xiaomi Redmi Note 8 milik korban yang diletakkan di box depan sepeda motor Melihat hal tersebut korban pun berusaha mencegah dan menahan aksi tersebut Namun kedua tersangka mengancam korban dengan mengeluarkan kata-kata kasar Karena khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan sehingga korban pun merelakan HP miliknya dibawa lari tersangka Ternyata sepeda motor tersangka yang rusak hanya modus dan tersangka sudah mengatur strategi untuk merampas HP korban Sudah lun, setelah dari Banda Aceh kita beralih ke Biren bersama laporan Yusmandin Idris Pelaku pencurian yang mencuri di SD Negeri 12 Biren dini hari kemarin dan membawa kabur 27 laptop Chromebook serta berbagai perlengkapan lainnya termasuk printer dan infokus diperkirakan lebih dari satu orang. Perkiraan tersebut disampaikan kasat reskrim AKP Arif Sukmoibawo S.I.K. kepada Serambi kemarin melihat secara dekat kondisi ruangan yang dirusak maling. Disebutkan awal mereka mendapat informasi dari Kepala SDN 12 Biren di mana sekolah diduga telah dimasuki maling dan berbagai alat elektronik perlengkapan ujian murid di Embat Maling. Aibda Asrul Azuan bersama anggotanya menemukan satu pahat dan satu obeng yang kemungkinan dipakai sebagai alat mencongkel jendela. Ruangan tempat penyimpanan laptop sudah rusak. Informasi dari Kepala SDN 12 Biren Aina Kudus. SPD, sebanyak 27 Chromebook, 1 scanner, Sprinter, dan Laptop, serta 3 alat infocus dan 1 notebook hilang. Melihat kondisi ruangan juga barang yang hilang, kemungkinan pelaku lebih dari 1 orang. Tim Polres Biren jelas, Asrul Azwan, segera melakukan penyelidikan dan mencari pelaku, mengawali dengan memintai keterangan dari kepala sekolah dan para saksi. Disebutkan barang bukti berupa tang, obeng, sudah diamankan dan tinggal mengembangkan serta mencari pelaku. Ditambahkannya maling sepertinya sudah mengetahui tempat penyimpanan tersebut Dimana tidak ada ruangan lain yang dirusak Hanya satu jendela di ruangan yang rusak atau saat memasuki ruangan tepat sasaran Sehingga barang yang disimpan langsung diambil Darlun dari Biren kita beralih ke Banda Aceh bersama laporan Asnawi Lui Sebanyak 35 sepeda motor Kenal Port Blong diamankan personil Polresta Banda Aceh. Kegiatan itu dalam razia sepeda motor dengan Kenal Port Blong yang membuat kebisingan di jalan raya pada Sabtu dan Minggu 28 hingga 29 Januari 2022 malam di wilayah hukum Polresta Banda Aceh. Kasar lantas Banda Aceh, Kompol Yasnil Akbar Nasution SIK mengatakan Razia Kenal Port Blong yang membuat bising tersebut untuk menjamin kenyamanan masyarakat dalam aktivitas dan istirahat. Razia Kenal Port Blong ini melibatkan seluruh fungsi yang ada di Polresta Banda Aceh dan di backup oleh TNI, di mana lokasi yang dilakukan di sekitar Ulele dan Perbatasan Kampung Jawa Banda Aceh. Sebelum pelaksanaan kegiatan razia, Kasat Reskrim Kompol M. Rian Citrayuda didampingi Kasat Intel Kam Kompol Suryo Sumantri Darmoyo SHSI KMH bersama personel opsional melakukan pemetaan dan dokumentasi titik kumpul para pengendara sepeda motor yang menggunakan kenalpot blong di sekitar Pelabuhan Ulili, Banda Aceh. Ia mengatakan hasil pengecekan di lapangan masih banyak ditemukan sepeda motor yang tidak menggunakan kenalpot standar Namun memakai kenal perblong yang suaranya mengganggu kenyamanan masyarakat Dari temuan di lapangan, jelas Yasnil pihaknya melaporkan kepada Kapolresta Banda Aceh Dan sesuai dengan perintah agar melaksanakan razia Anda sedang mendengarkan berita utama Seram BFM Sudah dari Banda Aceh kita beralih ke informasi nasional Perkembangan pengendalian pandemi COVID-19 terus dipantau pemerintah Apalagi dalam minggu terakhir terjadi kenaikan kasus konfirmasi harian dan kasus aktif di seluruh wilayah di Indonesia Pemerintah juga menyiapkan dan menerapkan kebijakan yang tepat mengantisipasi kondisi terbaru akhir-akhir ini Kasus aktif per 31 Januari 2022 sebesar 68.596 kasus atau 1,6% dari total kasus terkonfirmasi dan kasus konfirmasi harian 10.185 kasus Proporsi kasus aktif di Jawa Bali sebesar 94,8% sementara di luar Jawa Bali terus menurun menjadi 5,2%. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Tarto dalam keterangan pers usai rapat evaluasi PPKM secara virtual Senin 31 Januari mengatakan, angka reproduksi efektif atau RT di seluruh wilayah setiap pulau mengalami kenaikan dan sudah di atas angka 1. Untuk itu, fasilitas kesehatan dan sarana telemedicine perlu dipersiapkan di seluruh wilayah. Sudah lalu, kita tutup informasi pagi ini dengan informasi internasional. Info pagi dari Tokyo, Jepang, pesawat tempur F-15 Jepang hilang dengan penumpang di dalamnya kemungkinan jatuh. Merupakan rangkaian informasi pagi sekaligus akhir info pagi kita untuk edisi hari ini. Pesawat tempur pasukan bela diri udara Jepang ASDF menghilang dari radar dan dua orang penumpang masih terus dalam pencarian hingga pukul 19.00 waktu Jepang pada Senin 31 Januari 2022. Menurut seorang pejabat Kementerian Pertahanan ada informasi bahwa satu pesawat